Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syedina Muhammad Wa ala ala syedina Muhammad Sahabat kesemuanya yang senang tersiap dalam keberkahan ya Semoga di pagi yang penyelidikan keselajukan ini Tetap dengan semangat menuntut ilmu yang sangat luar biasa Baik sahabat kesenang rasanya ya Kembali bisa belajar di Ekonomi Syariah Kesempatan Selasa Hari ini tanggal 20 Raja 14.35 Hijri ya Dan tepat juga kita ada di 20 Mei 2018 14. Bersama dua guru kita, ada Buya Yahya dan juga ada Komisaris Bang Hak ya. Dan pastinya Muti dengan rekan Muti ada Dr. Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Dokter? Alhamdulillah. Dapat nikmat yang luar biasa ya. Iya. <guluh> yeah. Pagi hari ini terbangun dengan mata yang sangat luar biasa pastinya. <guluh> <guluh> Jadi berasa punya mata. Baik, pagi hari ini kita akan belajar lagi, Dokter ya. Yeah. Uh, selasa kemarin kita tidak belajar, tapi tetap mantel ya Baik, dan bersama guru kita Ada abang kita juga, kita sapa Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, berkah dan sehat selalu Bu ya InsyaAllah, insya insya para pendengar semuanya Penghak dan juga Muti. Semoga selalu dalam rahmat Allah Para pendengar semuanya di manapun berada Amin. amin Semoga tetap istiqomah Di dalam mencari Allah wa Amin. Amin, insya Allah Baik, dari samping Buya ada abang kita Sang Komisaris BMT Global Insan Assalamualaikum abang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat bang Insya Allah selalu. Semangat selalu ya Amin. Dan berbagai kebaikan pastinya dengan semangat yang luar biasa ya bang ya Amin. Agar energinya tercurah dengan kebaikan Baik, pagi hari ini Tema kita masih sambung dengan Selasa pekan kemarin Tentang hukum Dr. Jenis-jenis yeah. jual beli dan juga hukumnya Di mm -hmm. serasa pekan lalu uh, Sudah disampaikan Buka dimulai ibu ya Dan juga syarat-syarat jual beli yang sah Di dalam uh, kehidupan kita sehari-hari Yang terkait dengan hukum syari Pastinya ya, yeah. pagi hari ini Bakal kita perluas tentang bagaimana Mungkin uh, muamalahnya Aplikasinya dalam kehidupan kita Sehari-hari, karena Sebagai makhluk sosial yang selalu bertransaksi Dokter ya, berkomunikasi juga Yang Uh, punya banyak kebutuhan pasnya yeah. kita melakukan transaksi mm -hmm. dan itu timbul timbul transaksi transaksi yang Kersannya baru gitu ya. Mm -hmm, kesan yang Dulu baru. dulu nggak nggak pernah ada jenis-jenis yang begini ya, timbul yang baru. Nah gitu. sekarang kan ada yang namanya online. Mm -hmm. Kalau dulu itu kalau mau belanja Mesti sambingin pasar kan. Mm -hmm, iya, ketemu, terjadi ya. uh, terjadi barteris itu terjadi jual beli. Mm -hmm. Kalau sekarang nggak tinggal nggak telepon bareng datang ada delivery mm -hmm. uh, del do ya delivery order. Ada yang tinggal self service ambil barang sendiri bayar mm -hmm. langsung nggak pakai nawar gitu kan. Mm -hmm. Bahkan ada yang uh, yang nggak ada siapa-siapa gitu kan tinggal transfer aja seperti Dan itu. Dan beli juga dulu kan barang fisik mungkin ya. Yeah. Sekarang e, berbagai macam e, bisa dibeli ya. Ada saham, yeah. ada yang e, Barang-barang dibeli itu nggak bentuk fisik lagi itu ya. banyak. Baik, Ia. jasa juga kan bisa diberi baik. Dan beragam transaksi terjadi dalam kehidupan kita sahabat. Kepagi hari ini kita bakal kupas tuntas ya. Seperti apa hukumnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari tadi ya uh, Ijon, Abang dan ya. Be juga sempat Ijon itu aku pikir Ijon. <laughs> Ternyata uh, membeli contohnya membeli apa namanya? Uh, mangga, mangga ya, ni ya. saya beli ya, uh, pohonnya, mm -mm. eh saya beli buahnya, nanti buahnya nanti kalau uh, panen, yeah. uh, nanti saya beli. Yeah. Tapi sudah lakukan hitungannya tu di, oh, di awal, ini saya beli, udah harga sekejap dulu ya, iya, harga sekian, mm -hmm. dah, gitu. jangan kasih orang uh, lain. Jadi belum belum tahu mau hasilnya membakal jadi berapa kilo jadi apa apa enggak berbuah sama sekali ya? enggak nah, tahu gitu. jadi spekulasi ya baik seperti itu kita bakal belajar hukumnya bersama Buya dan juga Abang Buya kita belajar bersama silakan baik bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah panghak dokter Rio Muti dan para pendengar semuanya Mari kita lanjutkan uh, Belajar kita untuk mengetahui Sesuatu yang pasti Terjadi oleh siapapun Saat ini Karena hidup itu bangang, Hidup kita makhluk makhluk sosial Mau tidak mau kita berurusan dengan orang lain yeah. Kalau kita Berurusan dengan pohon Mungkin kita tidak ada transaksi Tinggal kita ambil buahnya saja <laughs> Tapi Tarsamu, kita, ya. kita urusan dengan orang Maka dia kalau kita menginginkan Sesuatu yang ada di tangan orang ada jalan untuk terpenuhnya keinginan kita Yaitu dengan cara menukar barang tersebut Atau istilahnya jual beli Dan syarat-syaratnya sudah kami sebutkan kemarin Yang tujuan dari syarat-syarat yang dirinci kemarin itu adalah Di dalam kita melakukan sebuah transaksi Tukar-menukar barang itu Jangan sampai ada yang dirugikan Makanya semua larangan-larangan nanti lihat Kalau kita lihat jenis-jenis transaksi yang diharamkan itu Semuanya mengarah kepada Bentuk kerugian, merugikan orang lain Indahnya Islam, jadi perlu Nah kalau dilawan berarti memang Kalau memang syariat itu nanti masih dilarang Berarti orang itu Pengen merugikan orang lain Nanti akan dirinci Sehingga setelah bahkan setelah terpenuhnya Syarat-syarat di dalam transaksi yang sah Yang kami sebutkan kemarin Ternyata masih diberi kesempatan di dalam Islam apa itu? Kesempatan untuk menimbang-nimbang kembali akan dilanjutkan atau tidak? Mm -hmm. Atau jika terjadi satu masalah dengan barang yang dibeli tadi mm -hmm. sehingga tidak terjadi penyesalan yang panjang, tidak ada yang dirugikan, maka bisa dikembalikan atau dalam istilah lain khiyar. Lah ini indahnya Islam. Jadi ada khiyar. Boleh Jadi jual harikan. khiyar itu adalah hak bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi karena satu hal, untuk jika mungkin menemukan satu aib atau celah di dalam barang yang dijual dibeli tadi atau mungkin ketidakmantapan maka di sini dijelaskan oleh para ulama dan itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalau dilawan itu artinya bukan niat menolong jadi kita dalam transaksi jual beli itu bukan hanya sekedar kita mencari keuntungan saja tolong diniati kita ingin bantu orang lain sehingga nabi mendoakan semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang mempermudah dalam berjual beli dan mempermudah di dalam menjual dan mempermudah dalam membeli Kayaknya di sini maksudnya jangan terlalu banyak anawar <laughs> jangan terlalu tinggi-tinggi karena dia jamolong. Kemudian lebih dari itu apa? Al-iqalah. Baik-baik orang itu yang mudah bisanya ada. Jika lawan atau orang yang telah membeli kepadanya iya. kok kemudian tiba-tiba menemukan dalam dirinya penyesalan lalu membatalkan segera penuhi dan itu didoakan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tidak boleh membatalkan, dia tidak membatalkan kecuali karena Kerugian okay. Di sisi lain Lihat yeah. Orang tidak boleh membeli Di atas belian orang lain Kalau sudah ada orang transaksi Jelas Aku punya barang lebih bagus Batalin aja Haram hmm. Jadi kerana Dijaga hati ini yeah. Coba ada orang Jual beli sudah jadi transaksinya Berapa beli Eh anda punya barang lebih bagus nih Nah itu haram hukumnya Oh gitu ya Bu. Oh iya haram Serang sering ya dok Hmm, Akhirnya makanya membatalkan, <laughs> maka. jadi tidak oh, Jadi dari yang berjual beli sendiri dijaga, yeah. jika terjadi sesuatu yang uh, apa tidak sesuai atau tidak senang, maka ia bisa dikembalikan. Dan dari pihak penjual pun dengan mudah lapang dada untuk nerimanya Tapi ini murni yeah. dari keinginannya untuk mengembalikan karena ketidakcocokan atau karena ada ednya. Ad Bukan karena dipengaruhi oleh orang yang ketiga tadi, mm -hmm. yang ketiga tidak diperkenankan. Walau ya be Baik hati akhi tidak boleh kita menjual atau membeli sesuatu yang sudah beres Bahkan saum Laya sum, saum itu anda menawar Jadi kalau anda sudah menawar, tidak boleh kita menawar lagi hmm. Menawar maksudnya, sudah transaksi ya, sudah jelas, ya. mau sudah mendekati transaksi ya. Langsung diginiin nih, carinya Sini, sini loh, sini loh hmm. maksudnya, maksudnya, beli sini aja. Itu juga satu yang menyakitkan coba. Hmm. Kalau pembeliannya tahu sakit tidak? Bang. sakit. Makanya Islam itu indah. Makanya coba ah, ikuti saja syariat Islam. Sampai dikatakan tidak boleh haram. Bukan berarti tidak bisa terjadi transaksi. Maksudnya kalau kita ingin memiliki sesuatu ternyata Aturan Islam hukumnya haram. Tapi saya memiliki itu mengemiliki. Ada cara lain. Patuhi saja. Sebab kalau kita patuhi cara Islam nanti ketemu judul kemaslahatan. Tapi hmm. kalau sudah dilawan. Itu pasti ada mazoratnya Keharuman-keharuman itu Baik di dalam transaksi setelah oke okay tadi Barang yang dijual memenuhi syarat-syarat yang lima itu Kemudian penjual belinya pun juga begitu akadnya pun sah Akan tapi setelah itu ada namanya khiyar Khiyar itu ada tiga disebutkan Yang pertama khiyar majelis Artinya begini lo ya Jika Anda bertransaksi Dan ini eh. Jika Anda bertransaksi maka Selagi Anda belum terpisahkan tempat Anda Masih di lokasi tersebut Bisa saja merubah pikiran. Artinya apa? Hmm. Belum ada pengaruh dari luar nih. Gitu ya? Hmm. Sekarang di maj, majelis. Misalnya sudah beli tas. Oke, okay, saya beli berapa harganya? Harganya 200 ribu. Baik. Tapi setelah begitu, ingat. Loh kan saya harus bayar kuliah anak saya. Kok buru-buru beli tas nih? Hmm. Kan mungkin begitu? Iya. Akan dibatalkan. Boleh, selagi masih di dalam maj, majelis. Dan kalau semua orang tahu hukum ini, enggak ada yang kecewa, penjual. Pejual tahu, kenapa pembak patal? Aduh, saya baru kepikiran uang saya itu cuma sebegini, kenapa aku harus beli? Mohon maafin, Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pasti gitu kalau pejualnya ngerti agama. Ya. Sehingga tidak ada orang dipaksa Sekarang unik lihat. Yang namanya uang muka, uang muka itu pengikat, bukan berarti jadi. Tanda jadi, jadi. Tanda, jadi tanda jadi, tanda saja. Hmm? Dan di saat kita membatalkan, uang muka harus dikembalikan. Hmm? Itu semuanya aturan Islam. Iya. Sehingga khiyar, itu khiyar majlis. Jadi, selagi orang di dalam majlis, Seorang yang bertransaksi jual beli itu, dia berhak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan, di saat apa mereka itu belum berpisah. Ini ada khiyar, namanya khiyar, khiyar majlis. Kemudian, setelah ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah dengan tempo, paling lama adalah tiga hari. Maksudnya, saya akan beli ini, oke, okay, oke. Okay. Cuma, saya sambil saya lihat-lihat ini, bagaimana nanti selama tiga hari ini, seperti apa. Maksudnya, pengin Cocok atau tidaknya Dan itu Ada tempo untuk berpikir Selama berapa? Tiga hari Tiga hari itu Harus persetujuan di sini nah, Selama tiga hari tiga. Khiar syarat Jadi syarat Kalau memang oke okay, Saya akan lanjutkan Kalau tidak tidak Jadi dilihat Dan biasanya Penjual sendiri Di sini uh, Punya punya Perhak-perhak Untuk melarang ini Misalnya mm -hmm. Orang mana ini? Tiba-tiba bawa pulang ke rumahnya ya kalau ya kalau hilang. Akan tapi di saat mungkin bertetangga dan sebagainya. Kan biasa. Sudah nanti pakai dulu kalau enak kan. Biasa kan itu. Iya. jadi dicoba dulu mobilnya enak atau enggak atau gimana. Sudah dilihat perhatikan kalau senang oke. Jadi di sini dituntut jujur memang. Bukan orang beli tak tahu hanya pakai hire syarat terus pada akhirnya dibatalin hanya untuk menikmati 3 hari. Halal ini. Daripada rental. Heeh, itu Tidak diperkenankan selama itu. Baik, itu adalah khiar Kemudian khiar yang terakhir ini Mulai ini lihat, begitu indahnya Islam Khiar aib Khiar aib itu Khiar aib itu adalah Jika seseorang menemukan barang Yang dibeli itu ha? Ada cacat tidak sesuai dengan apa yang Yang diinginkan Maka di saat seperti itu ha? Seseorang boleh mengatakan bahasanya Aduh, ternyata ada ada cacatnya. cacatnya Maka saat itu segera dikembalikan Kapan mengembalikannya? Pada saat menemukan kecacatan Saat menemukan kecacatan Dengan syarat tentunya cara Cacatnya itu bukan dibuat oleh dia yeah. Cacatnya itu diperkirakan ada sebelum dibeli mm -mm. Dan dia tidak tahu yeah. ya Kemudian setelah itu uh, uh, apa, Sebelum digunakan Ya yeah. Sudah tidak mati dan segera dikembalikan. Bukan, waduh ini cacat, tapi masih dipakai. Terus itu tidak diperkenalkan. Intinya ini, ini gambarnya semacam itu. Maka nanti kalau ada kecacatan di dalam apa yang kita beli, sampai di rumah misalnya, astaghfirullah, kok begini? Kakinya sebelah. Meja misalnya. Atau apa saja. Maka berhak untuk mengembalikannya. Karena apa? intinya jangan sampai ada yang dirugikan dalam urusan transaksi ini adalah ringan kalau penjabarannya itu ada syarat ini ini in, ada semuanya tapi kita harus tahu saja gambaran sebetulnya belajar fikih uh, muamalah panjang lebar itu adalah memang perlu waktu panjang ya. akan tapi kita ingin mengukuhkan bahasanya ternyata di dalam semua transaksi ada dalam syariat Islam itu ternyata semuanya untuk melindungi penjual dan pembeli agar semuanya. tidak dirugikan itu Betul. indahnya seperti itu dan nanti lihat sampai nanti ada Jual beli riba, misalnya apa? Jual beli yang mengandung riba seperti apa hukumnya. Nanti insyaAllah ada, selanjutnya nanti ada, apa sih transaksi yang dilarang oleh Nabi SAW ayuh, yang, yang ben, apa? Melanjur sampelnya ya. ada pada zaman Nabi, nanti dikembangkan. Kayak transaksi apa sih yang kayak yang dilarang Nabi SAW? Ternyata Karena pada zaman ayuh. Nabi yang ada adalah kambing, jual beli kambing, ontai, sebagainya. Tapi saat ini sudah berkembang. Hmm berkembang dengan ini maka nanti ada contohnya di zaman nabi maka nanti dikiaskan oleh para ulama radhiyallahu anhum ini menjadi tidak termasuk lihat kita bisa makanya setelah kita punya gambaran umum semacam ini hmm? nanti ayo kita terjun di dunia kita ini untuk menghadirkan pertanyaan gimana hukumnya ini gimana hukumnya ini gimana hukumnya, gimana hukumnya? nanti bisa dikembalikan dengan contoh-contoh yang telah sebutkan maka ini bahasa lain ketika fikih tekstual dulu jadi hmm? gambaran secara umum ini belum ada contohnya jual beli Uh, online jual beli Tapi nanti kalau sudah dijelaskan Masuk ke bab itu ketemu. bisa ketemu judulnya Baik ya. ini saja jadi gambar secara umum Jadi perlu insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya Mungkin kita perlu jual beberapa pertemuan yang... Untuk transaksi ya, Tidak panjang ini Tidak panjang nanti kita masuk uh, transaksi yang diharamkan Kemudian ada jenis-jenis pengecualian Transaksi yang se seolah-olah seperti yang diharamkan Tapi diperkenankan seperti salam uh, Dan seterusnya Kemudian setelah itu ada uh, Paribah riba selain pada riba yang selama ini kita kenal ada riba lain, riba ya, riba nasiah dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu apa? E, kita masuk bab yang lain serupa dengan transaksi seperti e, kontrak mengontrak apa pinjam meminjam dan seterusnya, apa ijar atau kontrak itu, itu ada. Dan termasuk nanti dalam menjual tenaga itu yeah. ada menjual tenaga Jasa. seperti apa dikerja sahaja. Itu ada semuanya Insyaallah dalam pertemuan pertemuan berikutnya. Mm. Intinya seperti itu. Jadi ada hari ini kita belajar masalah khiar. Dan kemar kemarin sudah kita sampaikan ada orang yang jual beli melalui online dan sebagainya. Mm. Ya, sudah kita jawab mm. ya bahasanya. Tetap ada khiarnya. Mm. Kalau sudah tidak ada khiarnya sudah enggak benar lagi. Orang bakal tertipu nanti. Khiarnya kapan di saat melihatnya? Dan harus ada konsekvensinya. Jika saya tidak setuju, maka penjual pun harus rela menerima itu semuanya. Sehingga di sini tidak ada celah orang ingin menipu. Kenapa? Uh -huh. Kalau ingin menipu pun nanti bakal dikembalikan. Mending tidak usah menipu. Kan gitu? Betul. Karena tahu bahasanya ada. Ada koi dah Kalau nanti barangnya tidak sesuai, nanti bakal dikembalikan. Mungkinkah saya akan mengirim barang palsu? Yeah. Tidak mungkin. Karena bakal dikembalikan juga. Percuma. Dan dilindungi oleh hukum. Tapi di saat apa tidak adil dikenal oleh hukum ya sudah lah. ada hak bagi saya bohongin saja sehingga ada orang menjual produk-produk palsu dan seterusnya. Karena apa di situ tidak diterapkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Baik Subhanallah Bia terima kasih pengantarnya doktornya memberikan kita wawasan hmm. jadi tahu ya bagaimana etika dan juga hukum-hukum berjual beli. Jadi mengembalikan atau hier uh, itu ya mm -mm. Uh, itu ada ya tapi mm. Kalau yang tidak paham mungkin di bonnya juga sudah ditulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Sudah oh, sudah disekakmat itu ya. Padahal eh ah, ternyata dalam Islam akan lebih indah nah, lagi. Seperti itu. Dan hukum-hukum apa namanya transaksi yang terjadi dalam kita ya seperti itu. Jadi zolim ya. Ya enggak hmm. pas mau dibalikin enggak boleh kan boleh, ya? Boleh, udah, di, nah. udah ditulis gitu yeah. ya. Ya udah jelaskan begitu. Yeah. Dan hmm. ini kan 3 hari dokter ya tempoknya. Hmm. Ada yang paling uh, 24 jam ya Bang ya. Yeah. Pokoknya sehari kalau enggak enggak jadi gitu. Kadang duit juga enggak kembali Bang, pakai DP kayak gitu kan, bongkan enggak DP jadi. DP hangus ya. DPnya hilang ya. <laughs> Yeah. Baik Bang, ini ya Bang, kalau kita memenuhi syariat, cuman pada kenyataannya e, transaksi jual beli itu tidak e, menunjang menjawabkan dari syariat Islam Abang sebagai pelaku bisnis, ekonomi juga melihat seperti ini gimana? Iya, yeah, Bismillahirrahmanirrahim Bua ya, yang semoga Allah senantiasa berikan kemuliaan kepada beliau. Amin, Jadi transaksi perdagangan dan jual beli itu pada dasarnya karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Yeah. Jadi kalau saling membutuhkan itu ada keriduan di antara keduanya. Karena mm -hmm. transaksi jual beli yang secara terpaksa juga nggak boleh yeah. atau yang dibawa tekanan juga mm -hmm. tidak. Tidak ya, sadar. Betul. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak tidak disadari. Mm -hmm. E, merasa bahwa si pedagang itu merasa nggak butuh butuh amat mm -hmm. karena si pembeli yang butuh lah yeah. nah, konsep seperti ini akhirnya bisa merugikan salah satu pihak misalnya dengan cara menaikkan harga yang terlalu tinggi atau e, di bawah tekanan dan syarat-syarat yang tidak bisa ditentukan oleh si pembeli. Yeah. Nah, ini juga menjadi tadi mana yang eh, Dr. Yo katakan, di mana si pedagang itu eh si pembeli itu mau tidak mau tidak boleh menukar barangnya. Hmm. Karena di kuitansi tertulis ya di nota-nota seperti itu. Mm -mm. Nah, memang selama transaksi itu sudah dinyatakan sah ketika mm -mm. sebelum sebelum pulang ya. Sebelum yeah. pulang itu diperiksa dulu barangnya segala macam. Nah, tetapi tadi Buya sudah mengatakan khiyar itu ada ada kesempatan untuk untuk melanjutkan. Ternyata tanpa kelalaian kita gitu. Kita tiba-tiba mm -hmm. baru tersadar Ketika yeah. sampai di rumah Oh ini belum kecek gitu kan yeah. Ternyata ada sesuatu yang salah Nah semestinya harus, harus ada transaksi yang lebih baik yeah. Nah terjadinya ada penerimaan kembali Itu karena si pembeli dan pedagang Menganggap bahwa proses transaksinya ini saling-saling mencari keriduan. Iya yeah. Jadi ada kebaikan di sana Nah sementara kita kadang-kadang transaksi jual beli itu tidak hanya mencari keridoan Tetapi yang menjadi utama itu mencari keuntungan mm -hmm. Jadi Islam itu menitikberatkan keridoan di antara keduanya Keuntungan itu akibat gitu ya mm -hmm. Nah sementara kita di dalam transaksi jual beli lebih mengutamakan untungnya Dibanding dengan keridoan mm -hmm. di antara keduanya Nah semoga pada pagi hari ini kita bisa mencermati bahwa Di dalam transaksi itu ada Ada apa namanya hukum-hukum dan syarat-syarat yang menjadikan kedua belah pihak tidak dirugikan. Sebagaimana sekarang kita juga harus me, apa, menterjemahkan dalam transaksi itu mau tidak mau ada pembayaran toh. Yeah. Nah di dalam transaksi pembayaran juga itu penting untuk dicermati apakah pembayarannya melalui tunai, mm -hmm. apakah pembayarannya melalui bertahap, mm -hmm. ataukah pembayarannya melalui E, nanti pesan-pesan dulu gitu kan karena hmm. ada sistem pembayaran tunai itu dibolehkan. Yeah. Sistem pembayaran bertahap sebagaimana tadi sudah disinggung sama ampunya tentang istisna, ada ada bertahap, pesan dulu ini uang mukanya baru kemudian berapa persen jadi dibayarkan lagi setelah selesai baru rampung. Atau metode pembayaran dibayarkan di depan gitu ya, nanti hmm. barangnya nanti belakangan. sebagaimana namanya bai asalam. Nah, cara-cara itu juga harusnya menjadi pemahaman umum di masyarakat supaya e, tidak rancu di dalam masalah yang umum misalnya kredit yeah. motor ya yeah. menggunakan cara leasing. Itu juga harus sama-sama mengerti, harus cerdas sekarang masyarakat harus cerdas karena Kenyataannya leasing itu bukan transaksi awalnya Bukan jual beli Tetapi transaksi awalnya adalah sewa menyewa, Seng, sewa -menyewa. Gitu. Nah kalau sewa menyewa Dengan syarat nanti ketika lunas Itu barang menjadi hak milik ya. Itu berarti ada dua dua akad yang di belakang ya. Jadi ya. pertama syaratnya itu sewa aja gitu. Uh -uh. Nah kalau sewa harusnya berlaku hukum sewa ya. Ya. Nah sementara Di kita itu rancu Mana yang sewa, mana yang jual beli hmm. gitu. Karena memang leasing ini terbit Awalnya dari dari barat, barat. Ya, ya, Sehingga E, mereka tidak mengerti syariah lalu mencoba untuk e, mengambil pangsa pasar yang di Indonesia. Nah, sebetulnya di Islam juga sudah ada hukum sewa menyewa jelas di situ ya. Dan nah, hukum jual beli juga sangat jelas. Lah sehingga kita juga harus membedakan prinsip-prinsip ini dan memang banyak sekali betul yang banyak katakan, banyak sekali yang kita bahas tentang jual beli dengan apa namanya cabang-cabangnya ya, cabang-cabang di transaksi jual beli itu. Tetapi Paling tidak kita bisa mencermatinya perlahan-lahan. Nah, sekarang itu diberikan satu kesempatan untuk apakah melanjutkan atau tidak dengan mm -hmm. metode pembayaran, uangnya bagaimana, dikembalikan atau tidak, dan lain sebagainya. Insya Allah. Baik, subhanallah. Ini dokter. Be... <laughs> iya, ini baru ini. Saya harap dengar bahwa kalau dalam Islam itu tentunya yang ditamakan itu dalam jual beli keredoan ya kalau orang dagangan mainnya untung, untung iya ya? apalagi ya, ya. pakai ekonomi kan dengan modal sekecil kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar besarnya sebesar. Hmm. jadi hmm. kan orang egp gitu kan ya <laughs> <laughs> seperti itu dan itu terjadi pen penzaliman di situ ya baik gitu ya dokter ya? ya kita bakal lanjut lagi karena pembahasannya emang banyak bagaimana hukum jual beli apa namanya anjing terus juga ada jual beli yang diharamkan gitu kan mm -hmm. ada yang Enggak usah lihat ke saya, Mbak. Terus <laughs> juga <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ada menjual barang-barang yang kurang manfaatnya atau bahkan yang tidak ada manfaatnya itu seperti mm -hmm. apa ya? Yeah. Baiklah kita bakal sambung sebelumnya kita bakal menyapa terlebih dahulu media partner kami yang sudah mulai 92,7 FM Cirebon. Dokter Irma bantu silakan. Iya untuk saudara-saudara kita ya Yang di Radio Samara Tulung Agung Radio Kus 104.8 FM Kuningan Radio Azam eh, Di Kepaulan Riau Radio Darul Mustafa di Lumajang Jawa Timur Radio Bandit Natus Salam 90,3 90,9 eh, <laughs> yeah. Radio MBS di Gresik dan Blitar Radio Wadi di Sukabumi Radio Streaming Alif di Lampung Radio Panwa di Gorontalo Dan Big Radio di Batam Ya, saya disempat koma tujuh Terima kasih juga untuk anda sahabat yang sudah meraih 92,9 FM Cirebon ya, Serta sudah mengakses audio streaming kami Di www.puyayahya.org TuneIn.com, Radikualan.com Dan juga InspirasiHati.com Kita bakal break dan kembali untuk anda semuanya Tetap setelah di 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Keikhlasan Itulah Masa sekarang 2,7 FM Radio Wi Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dawal Baja Sendang Sumber Cirebon Serak sorenya Baik sahabatku, apa kabar semuanya buat Anda semuanya di Nusantara, mancanegara dan seputaran wilayah Imai, Cimayu aja kuning ya. Buat Anda semuanya untuk informasi waktu seputaran Jawa Barat, waktu sudah menunjukkan pukul 6. lebih delapan menit saat-saat sibuk ya dan sibuk berkarakterisasi juga ya dokter ya jam-jam para ibu rumah tangga hunting makanan sarapan pagi ya <gadang> <tuh. <tuh. kadang lah saking buru-buru ya aduh lupa nggak bawa duit gitu kan nah, akhirnya beli makanan dulu seperti itu tapi nggak ya lupa ada kan seperti itu dan di situ ya belas aja sebagai makhluk yang tadi sampaikan oleh Bu ya kita makhluk sosial yang berinteraksi si berinteraksi ya nah membutuhkan yang namanya segala hal dalam kehidupan kita Bahasanya luas sahabatku dalam hukum jual-beli Jenis-jenis jual-beli dan juga hukumnya dalam Islam Kita akan kembangkan melalui interaktif bersama anda sahabatku Silakan berkumpul bersama kami di 0231 Atau via SMS ya Di 08132146109. Anda juga bisa terkumpul bersama FB Radio Kuh Dan juga Yahoo Messenger kami di id radio underscore qe at yahoo.com Kita akan yang bersama kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli wa sallim wa alaihi wa alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Masya Allah, Masyaallah, sasa Bapak ya. Baik, Bapak, silakan tema kita pagi hari ini jual jenis jual beli dan hukumnya dalam Islam bersama Buya dan juga Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema. Ya satu pertanyaan Bapak di luar tema. Satu pertanyaan di luar tema silakan. Masalah luar uraih Indonesia ini bagaimana bu ya. Sementara saya belum tahu hukumnya meresikam bagaimana dan apakah di Indonesia sesuai dengan para nabi dari dan di mana piaga nabi. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih. Malik, Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung dengan Anas Azlina Muhammad dan Anas Azlina Muhammad. Allahumma sholli salam barik alaihi wasallim dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Anas. Ibu Anas selalu ya. Baik, silakan langsung bersama Abang dan juga Bu ya. Ya, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan uh, uh, membeli, Membel, uh, membeli. apa, Bu? Membeli apa? Yang itu masih jaminan uh, selama kujahil. Membeli barang. Setelah... Membeli barang apa, Bu? HP. HP, oh, HP. Oh, ya. Membeli HP itu. Hmm. Yang uh, si itu uh, masih jaminan uh, selama kujahil. Yeah. Iya. Nah, pada setiap hari ternyata itu uh, ditemukan kerusakan dalam HP tersebut. Tapi ketika hari kembalikan itu, si penjahat itu tidak mau menerima. Mm -hmm. Nah, dia mengalakan, oh, mungkin itu kerusakan dari kamu, anaknya, atau bagaimana jatuh, gitu. Yeah. Nah, itu tuh bagaimana. Baik, Ibu, nah, terima kasih. Nah, kemudian um, masalah ini, apa, sih? apa yang dimaksud dengan garansi itu sih, sebenarnya. Baik, Ibu, cukup. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Baik, Ibu Ana, terima kasih dan satu penelepon lagi kita kumpulkan pertanyaan bersama tiga sahabatku yang tergabung via telepon di 0231 3367538 untuk ekonomi syariah pagi hari ini sahabatku dengan tema jual beli ya jenis jual beli dan hukum-hukumnya dalam Islam. Silakan. Anda bisa gunakan telepon kami 02313367538 atau juga via SMS ya di 08132146109. Dua pertanyaan kita handle terlebih dahulu ya. Menuju Majalengka ada Bapak Ibu Abbas Bu ya. Pluralisme ya Dokter ya? Betul? Pluralisme. Iya, yeah. pluralisme. <laughs> Oke. Okay. Uh, hukumnya di dalam Islam dan serta tadi menyebut Dina juga. Silakan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ada kalimat menurut bahasa dan menurut istilah ya. Pluralis ya. itu kalau menurut bahasa adalah ya um, ber, ber, ber, ber, ber, ber, ber, ber, Beragam bermacam-macam ya plural ya. ya kan begitu. Ya. Jadi hidup dengan bermacam-macam ah, like, agama, suku, bangsa tapi dengan kebersamaan. Ya, yeah. Adil. Sederhananya seperti itu. Akan tapi lihat, kalau sudah masuk bab istilah, istilah pluralisme itu adalah berbeda. Sekarang itu istilah yang diambil oleh orang-orang yang kena apa namanya? pemikiran-pemikiran kafir itu maknanya apa? Itu punya tujuan khusus untuk menyamakan semua agama. Ya. Yeah. Padahal memang, ikat uh, ada tulisan tentang Luralisme yang pernah kita tulis itu adalah bagaimana kita itu bisa hidup dalam Perbedaan, kebersamaan di dalam perbedaan Kebersama. Kita bisa bersama di dalam perbedaan yang ada Demi kami perbedaan Itu adalah bagaimana Itu itu hidup yang indah itu seperti itu Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan tapi kalau pluralisme yang saat ini di, diusung oleh orang-orang yang alumni Alumni dari negeri kafir M -m? Yang ternyata merendahkan Islam Itu sebetulnya dia ingin mengatakan bahasanya Semua agama itu sama M -m? Itu adalah agak bisa, Agama berbeda Enggak bisa Islam disamakan dengan Kristen, enggak bisa. Bahkan orang Kristen sendiri juga enggak mau agamanya disamakan dengan kita. Mm -hmm. Kenapa ini orang Islam yang lulusan dari negeri kafir yang belajar dengan orang profesor yang tidak salat itu tiba-tiba mengatakan sama-sama. Orang Kristen juga enggak mau disamakan agamanya sama dengan kita. Orang Hindu juga enggak mau. Jadi agama itu beda jangan dikatakan sama. Beda, agama kita beda dengan agama Kristen Agama Yahudi beda dengan agama kita Agama Hindu juga beda Nah, Bagaimana yang diajarkan Islam itu Dengan perbedaan yang kita Nyatakan itu beda, bagaimana kita Bisa saling meragai, itu yang ada dalam Islam Bukan yang berbeda kita katakan sama itu pendusta Maka penyeru pluralisme yang Indonesia adalah pendusta paling gede Karena apa yang berbeda dikatakan sama Kan kacau ya. Berbeda dikatakan sama itu meracu nih, merusak Katakan yang berbeda alal berbeda ya. Baru setelah itu bagaimana Gimana kita menyakiti perbedaan Itu yang diajarkan Islam Anda, apa, apa a, mungkin Anda mendengar kaum Kristiani Anda berbeda dengan kami, konsep ketuhanan berbeda ah, Tetapi saya dilarang mencaci Tuhan Anda Itu Islam Lalu bagaimana jika anda hidup berdampingan dengan saya? Anda berhak untuk untuk kalau sakit untuk saya kunjungi, saya kasih makan dan seterusnya. Saya, saya sakit pun anda berikan pada saya. Itu hidup dalam kebersamaan dengan perbedaan yang ada. Nah hey. itu semestinya seperti itu. Akademi pluralisme yang dikemas oleh orang-orang liberal ini tidak begitu. Maksudnya, mbak agama itu sama, semuanya benar. Ondak, tidak. Lahirnya ke akidah ya, Bu ya? Oh, itu memang asli di situ. Bukan bukan nanti istilah lahi lahir. Nah, ya. jadi ada sesuatu yang menurut bahasa, mm -hmm. ada sesuatu yang menurut istilah. Ya. Yang kita yang kita pahami sekarang istilah pluralisme yang ada di Indonesia sudah mengarah ke situ. Kalau kita ada menulis barangkali yang pengen ada, kita mulai pluralisme yang panjang yang sudah diekspos itu, kita menyebutkan mm -hmm. bahasanya pluralisme itu kalau menurut yang maknanya adalah tidak Bapak berbeda-beda tapi kita bisa tolong menolong Dalam kebersamaan Maka itu adalah sesuatu yang mulia Sesuatu yang baik Akan tapi jika maknanya adalah Untuk menyamakan agama uh -huh. Ini adalah rancong Hakidah yang rusak Dan keluar dari iman itu semuanya ya. Baik kita tidak usah berpesan dengan itu Tapi kalau bahasa kita itu hidup dalam dalam apa? masyarakat yang majemuk ini. Tentu di sini ada perbedaan-perbedaan, masyarakat yang plural. Ini ya gitu kan? ya. ya terjadi perbedaan. Bagaimana? Islam mengajari keindahan. Itu kalau secara bahasa. Tapi pluralisme yang saat ini masuk dimaksud oleh penulis-penulis akhir ini adalah uh, makanya kita mendefinisikan. Pluralisme adalah Pluralisme yang terdolimi gitu, Dalam tulisan kami kita Pluralisme yang terdolimi Maksudnya adalah baik Tapi sudah digunakan ah, Digunakan hmm. untuk apa? Untuk, oh, untuk kepentingan, untuk misi-misi tertentu, untuk merusak agama Islam itu sendiri. Allahualamissalam. Baik, soalnya. Berbeda nah, dengan agama dinas. Sama, justru itu hakikat pluralisme yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Saling menghargai. Tapi Nabi tidak mengatakan agama Yahudi sama dengan Islam. Tidak. Agar tapi apa? Kalau orang Yahudi dikirikanmu harus kau kasih makan. Itu hanya ada piada. Berapa banyak ada, ada, ada, mm -hmm. ban -ban, ada, ada pasal-pasalnya itu. Jadi itu menunjukkan bahasanya. Begitulah indahnya Islam. Piyagamatina ya. itu keindahan Islam. Menunjukkan wasanya Nabi adalah adalah adalah guru pluralisme yang sesungguhnya. Pluralisme yang sesungguhnya, bukan pluralisme palsu. Ya. Pluralisme yang sesungguhnya. Nabi katakan lihat. Bahkan Nabi marah. Ini orang Yahudi Nasrani ada di kiri kananku itu, ia adalah orang sudah punya ikatan janji khusus kepadaku. Yang menyakiti dia menyakitiku. Man ada demian fakohat hadhani. Kalau ada yang menyakiti mereka menyakitiku. Udah. Di neraka Sampai anjamannya neraka Kalau ada orang menyakiti orang Kristen Yang di kiri kanan Nabi Maka go urusannya dengan Nabi dan tempatnya di neraka Jahanam Kurang indah apa itu Itu hakikat pluralisme Tapi bukan berarti nah, agama sama Ini musibah di akhir zaman itu Kaum liberal mengatakan agama sama ini, ini. Sehingga akhirnya mereka, mereka lebih manis Dengan orang yang beragama beda Akhirnya perang dengan Islam itu sendiri Cukup Abang menambahkan? Cukup sedar, sedar, sedar. sudah cukup. <laughs> Kita menuji barang yang ada di sumber, jual beli handphone, membeli handphone ada apa? Kerusakan. Kerusakan. Jajanya ya. sih 7 hari. Dalam garansi 7 hari ya. Ternyata eh, apa namanya tidak dilayani ya maksudnya oh ini hmm. dianggap ini kelalaian dari pihak pembeli. Nah, tidak sesuai dengan eh, garansi yang di eh, sebutkan, yang dijanjikan. Nah, itu. Kesepakatan bersama. Abang menyepe. Ya. Jadi kalau garansi itu begini, Muti hmm? Ada syarat-syarat berlakunya garansi. Iya. Hmm? Nah, syarat-syarat itu harus terpenuhi. Misalnya, kalau kecacatannya itu karena faktor jatuh, kesengajaan kita hmm? atau lain sebagainya, maka itu tidak tidak berlaku lagi garansi dan itu ada, ada ketentuannya. Hmm -hmm. Nah, khiyar yang dimaksudkan itu apabila kita melanjutkan atau tidak karena faktor-faktor cacatnya adalah mm -hmm. sebelum terjadi transaksi gitu. Yeah. Jadi kita lalai, kita lupa. Kemudian setelah diketahui ternyata ada cacat. Nah itu waktunya kan tadi Buya sudah katakan 3 hari. 3 hari. Nah, ternyata kenyataannya ketika beli di dus misalnya, belinya di satu dus kan kita enggak mm -hmm. tahu nih. Mm -hmm. Transaksi sudah biasanya orang itu ngebuka dulu, dinyatakan, Pak, ini benar ya, semuanya rapi ya. Jadi harus mm -hmm. ada penjelasan antara pihak penjual dengan pembeli sama-sama menyaksikan tidak ada kecacatan di situ. Nah setelah transaksi benar, baru garansi berlaku, ada garansi dari perusahaan yeah. Nah garansi di perusahaan itu ada syarat-syarat tadi Apabila tidak ada karena faktor kesengajaan kita atau kelalaian kita yeah. Kecemplung kebak misalnya ya, yeah. itu kan kelalaian kita yeah. karena error jadinya. Iya, jadi error. error Nah itu dikembalikan, itu. nah gak bisa, karena itu ada kelalaian faktor kita Ya. Jadi yang disebut garansi itu ada syarat-syarat perlakunya -syarat garansi. Karena kesalahan dari pabrik itu faktor yang harus dipenuhi oleh pabrik. Ya. Dia ber berkewajiban Tetapi kelalaian dari pihak konsumen sudah nggak jadi lagi garansi di situ. Iya betul. T Tadi ketahuanya baru 3 hari bang baru berasa kalau ada cacat. Nah itu makanya cacatnya disebabkan oleh apa? Dan itu harus kejujuran diantara dua pelapis ya, tuh. Iya. Misalnya kalau kejujuran uh, kalau cacatannya itu disebabkan oleh kelalaian pihak. Uh, pembeli, nah, makanya tadi si Pihak tokonya mengatakan itu mungkin karena Dari faktor anda terjadi kerusakan Nah ini dari faktor mana? Makanya sebelum sebelum itu Diputuskan, terjadi akad Harus sama-sama memahami dan sepakat dulu Betul gitu tanpa ada kesepakatan itu akan terjadi fitnah di kemudian hari. Baik. Dan biasanya kalau produk-produk elektronik kan dicoba terlebih dahulu ya bang ya. Di cross check seperti itu. Semuanya dicek semua. Kita sudah sama-sama melihat dan menyaksikan itu berfungsi dengan sebenar-benarnya tidak ada kecacatan baru transaksi. Kalau begitu dibuka dusnya terang ada kecacatan kita berhak menolak berhak kita nggak mau itu. Iya. Baik. Cukup. Bu ya mungkin uh, bisa menambahkan bu ya uh, bagaimana garansi di dalam Islam ya. ada nggak uh, batasannya atau membebaskan seluas luasnya untuk uh, jual beli? Silakan membuat ketentuan garansi begitu. Oh bisa. Garansi bisa. itu adalah jaminan dari seorang penjual uh -huh. uh, bertanggung jawab atas apa yang telah dijual dengan batasan tertentu dan itu karena itu sangat diperlukan karena justru mengukuhkan tujuan bertransaksi yaitu apa itu untuk Aduh. tidak merugikan pembeli. Jadi semua semua apa, semua transaksi. apa, Transaksi Atau tambahan transaksi Jika tujuannya untuk mengukuhkan Tujuan transaksi itu untuk tidak saling merugikan Itu dikukuhkan oleh Islam Ini kan untuk tidak merugikan iya. Supaya penjual itu tidak dirugikan mm -hmm. Karena maka ini garansi Jalan satu tahun jika ada apa Maka mm -hmm. nanti dikembalikan ke saya Itu sangat diperkenan karena apa? Mengukuhkan mengukuhkan itu mengukuhkan apa mengukuhkan transaksi akan tapi tentu ada tadi bapak sampaikan bang hak, bang jadi ya, lihat yang di yang di anu adalah mungkin ke, kelemahan produk dan sebagainya bukan di, kebanting sendiri lalu lalu Men, di, di itu, minda kan, minda ada minda. pun yang di anu ibu tadi di, di, di, di, sehari sebelumnya juga tidak apa apa kemudian dilihat kerusakannya apa Betul. Nanti kalau kerusakannya benar kerusakan produk kerusakan dari sana kok nggak mau berarti yang yang nggak benar memberikan garansi itu. Yeah, Dan yeah. Garansi itu diperkenankan sangat diperkenankan karena semua uh, tindakan yang mengukuhkan tujuan yeah. dalam transaksi itu adalah didukung. Yeah. Uh, misalnya pencatatan, undur bukti-bukti. Padahal transaksi kan serah terima kan beres ya. Mm -hmm. Ini duit aku terima tapi ditulis aku telah terima jual beli. Segala yang mengukuhkan itu adalah di, diperkenankan bahkan sesuatu kebaikan. Baik, subhanallah iya. Cukup untuk ibadah ya Bu ya iya. Kita menunjukkan sahabat yang tergabung via SMS dokter 899 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum al warahmatullahi wabarakatuh Baik Bu ya, Bang Hak Ada Ahmad di body. Bodi ya, mau nanya Kalau membandingkan harga barang Misalnya produk saya dibandingkan dengan pihak orang lain Itu hukumnya seperti apa? Pembeli yang membandingkan mm -mm. Ya boleh saja, kita mau beli yang mana Kita boleh memilih harga yeah. Kita boleh memilih, jadi kita nanya ini berapa Nanya ini berapa Nanya ini berapa, itu boleh-boleh saja yeah. Jadi diperkenankan Memang hendaknya begitu, kalau orang jual beli Mencari yang paling murah, boleh Yang tidak diperkenankan adalah Jika transaksi itu sudah terjadi mm -hmm. Kemudian ada orang ketiga Yang mencoba merusak itu haram bagi orang yang ketiga Adapun uh -huh. bagi pembeli sendiri Kalau membatalkan boleh misalnya Bukan karena ada pengaruh orang uh -huh. Ternyata apa? Ada barang yang lebih murah Dan dia menyesal Ya kan? Dia menyesal Ya Allah Ini harganya 100 ribu Di tempat lain cuma 60 ribu uh -huh. Ya kan? Padahal saya butuh duit Dan haknya dia Makanya dia mengajukan saya Apa? Apa? Tapi ini kalau kalau ini harus kalau ini kalau yang diperkenankan tadi ya, dibedakan loh khiarnya, ya, khiar majelis. Ya, ya. Tapi kalau sudah melihat ke tempat lain sudah tidak ada di majelis ya nggak bisa dikembalikan. Ya. Enak aja nggak bisa. Kecuali itu tadi khiar. Jadi kalau saya jadi jadi, ya. kalau ndak ndak, namanya khiar yang ya, yang ya. khiar syarat tadi. Ya. Misalnya nanti cobalah ya. Ternyata di dalam perjalanannya dia menemukan yang lebih bagus sebagai kata. Dan itu hmm. boleh dikembalikan dan memang kia syarat itu untuk itu hmm. barangkali dia takut tertipu dan sebagainya memang tujuannya memang tidak boleh saling menipu hmm. tidak boleh saling menipu penjual tidak menipu pembeli tidak menipu. tidak menipu itu saja intinya jadi boleh jadi memilih. yang tidak diperkenankan itu transaksi yang sudah terjadi orang ketiga yang merusak itu kalau saya tidak membatalkan karena satu hal hmm. atau saya beli motor atau hmm. beli sesuatu saya kembalikan lagi kenapa Eh, ternyata di rumah sudah ada orang ngasih hadiah itu. Untuk apa saya beli? <tuk> ya. ya kan? Dibilih lagi, kebalikan. Berarti saya memang tidak butuh dengan barang ini. Bukan karena saya main-main. Kan begitu? Ya. Ya. Yang tidak dimenangkan adalah main-main merugikan orang lain. Baik, semuanya Allah. Bu, ya. Abang pergi Bu. Ya sudah jelas. <laughs> <laughs> balik Abang lagi. <gimana? laughs> abang balik lagi. <laughs> Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nih sahabat kita di 212 ya. Hukum MLM yang saling menguntungkan itu gimana Bu ya dan juga Abang? Ada sahabat kita di Tengah tani. MLM saling menguntungkan. Iya. Yeah. Kalau mungkin detail MLM-nya Bang hak aku lebih tahu. Cuman ringkasnya begini loh ya. Uh, secara big globe Gambarannya itu, MLM itu kan Misalnya dari pihak Produsen ya mm -hmm. Mau memasarkan produk Bang Hak Nanti betulkan dulu tentang proses MLM Apa benar kayak gitu Jadi yang memasarkan produk nanti Memberikan uh, janji kepada siapapun Yang bisa cari pelanggan satu Maka dia mendapatkan sesuatu dari saya Saya kan produsen tertinggi, saya pemilik Jadi kalau kamu mendapatkan satu orang Maka kamu berharap mendapatkan Poin Poin atau hadiah atau saja, bonus dari saya Dan orang berikutnya bawahnya Kamu nanti kalau mendapatkan Dia dapat dan kamu juga dapat. dapat Artinya secara lahir Fikihnya, itu termasuk Memberikan sesuatu dihubungkan dengan Sebuah pekerjaan, dalam bahasa Fikih Bisa masukkan bab ju'alah Bisa dimasukkan bab uh, Memberikan hibah bit paklik, memberikan sesuatu Dengan, diikat dengan sesuatu, misalnya apa Siapa yang masuk rumah ini aku kasih duit seribu Berarti setiap yang masuk mendapatkan duit seribu, seribu itu. Jadi itu. Akan tetapi kalau sudah kakinya enggak ada batasnya Itu hayal barang mau dijual ke berapa. Berarti itu bohongan itu. Dalilnya pun pakai pahala. Mendala ala koin. Siapa memberikan petunjuk akan dapat pahala? Mereka oh, ya, si pahala Allah enggak ada batasnya. Jadi kalau namanya barang seratus ribu mau dijual berapa sampai kakinya? Maka MLM itu bohong jika tidak dibatasi kakinya. Kalau dibatasi hanya dua saja sudah diperkirakan. Dari harga produk barang ini dinaikkan berapa untuk bisa dibagi kepada marketing. Ya. Itu itu adalah sah. Multi-level marketing seperti itu. Tapi kalau multi-level marketing yang tidak karu-karu itu nanti kanibal. Apalagi yang pakai bayar kartu anggota misalnya ya. dengan ini. Ya. Nanti, wah ini saya sudah kena 200 ribu, berarti saya harus bawahan saya dapat. Jadi tidak ada ujungnya. Bahkan ada yang tidak ada produk yang, yang sesungguhnya bohongan. Jadi kalau multi-level marketing pakai kaki yang terbatas. Yang sudah diperkirakan hitungannya Untuk bisa menjual barang itu Dengan jual harga yang masuk akal Masuk akal dengan keuntungan yang bakal dibagi Dengan marketnya yang ada di bawahnya Tadi, maka mm -hmm. itu boleh-boleh saja Karena jenisnya adalah terlalu memberi Diikatkan dengan sesuatu yang lainnya Ibah bittalik atau menjualah Ini saja Baik, Iya, Jadi prinsipnya ketika Produsen itu menjual barang kepada konsumen Dia akan melalui Berbagai macam etapet yes. ya, Kepada distributor Kepada supplier Kepada agen sampai ke retail mm -hmm. Dan transaksi itu akan menjadi Peningkatan harga yeah. Jadi produsen katakan seribu mm -hmm. Dijual ke distributor tunggal Jadi seribu dua ratus Distributor tunggal jual ke agen besar Jadi seribu lima ratus Agen besar jual ke agen kecil Jadinya dua ribu mm -hmm. Agen kecil sampai ke pihak retail Jadinya dua ribu lima ratus Jadi Nah, nanti 2.500 si pedagang jual kepada konsumen 3.000 Padahal mm -hmm. awalnya dari produsen cuma 1.000 mm -hmm. Berarti kan ada uang 2.000 keuntungan yang dibagi-bagi mm -hmm. Nah, sistem network marketing itu Yang hari ini disebut sebagai multi-level marketing Itu memangkas jalur distribusi mm -hmm. Awalnya begitu, memangkas jalur distribusi Jadi si pihak produsen menjual kepada konsumen langsung Tidak melalui Tahap-tahap uh, distribusi tadi Langsung kepada konsumen yeah. Jadi keuntungannya kan banyak tuh yeah. Ada 2.000 keuntungan yang bisa di, ya harusnya dibagikan kepada Distributor, distributor Sampai ke agen Itu diberikan kepada konsumen yeah. Hanya betul tadi Bu ya katakan 2.000 ini pasti ada batasnya gitu. Mm -mm. Gak mungkin gak berbatas Orang kan. keempat Iya, tentunya an Betul, tentunya ini transaksi akan berbatas Misalnya ketika saya jual ke dokter Perusahaan jual ke dokter eh, dokterio Mm. -hmm. Dokter Rio mendapatkan keuntungan Nah nadilar 2000 itu memang dibagi. Yeah. Dibaginya ini untuk ee 5 generasi misalnya yeah. sehingga masing-masing orang dari 5000 dibagi eh 2000 dibagi 5 berapaan tuh? 4.400. 400an. 400 <laughs> ya, misalnya gitu ya. 400 yeah. 400 ya. Yeah. Nah, 400an, 6 400, nah, 400 ini dibagi-bagi. Berarti ketika dokter Rio transaksi mendapatkan bagian 400. Nah, nanti ketika Muti juga menjual mm -hmm. itu atas referensi dari dokter Rio Walaupun Dokter Rio juga nggak tahu, mm -hmm. tetapi yeah. di bawah seperti Muti itu agennya Dokter Rio gitu. Eh, yeah. gitu. Seperti agennya Dokter Rio karena yeah. Dokter Rio yang mereferensikan Muti kan, yeah. sehingga ketika Muti transaksi atau membeli barang dianggapnya itu juga menjadi bagian dari keuntungan Dokter Rio yeah. gitu. Nah itu Transaksi jual beli ya. Yeah. Ada keuntungan barang yang dijual dan dibeli dan ada bagian bonusnya itu dari keuntungan jual beli. Hmm. transaksinya harus begitu. Uh -uh. Nah sekarang kalau transaksinya itu adalah perputaran uang yang tidak ada barang yang dijual hmm. seperti buaya tadi katakan gitu misalnya hanya sekedar um, kartu member saja tidak orang ada apa-apa sih kan. orang bilang mani game hmm. itu sudah sangat sangat dilarang gitu hmm. itu sudah menzolimi karena tidak ada transaksi apa jadi okay. orang ketika gabung nggak dapat apa-apa nggak -apa. ada barang yang dibeli hmm. ya barang yang dibeli nggak ada nilai manfaatnya juga tidak ada hanya menggab, ah, hanya mem mem memutar uang U uang yang didapat kemudian akan akan dikembalikan lagi kepada orang yang mengajak lagi karena orang yang pertama kali masuk bang ngapodo saya korban nih gimana saya jadi korban lagi yang lain kan nah itu sudah sudah salahnya di situ jadi um, network marketing yang benar adalah satu syaratnya ada barang yang dijual belikan kemudian ada, ada nilai manfaat di sana dan pastikan ada keuntungan dari transaksi jual beli itu sehingga yang dibagi adalah keuntungan dari selisih harga jual tadi. Nah itu dibagi kepada uh, transaksi konsumen langsung. Iya, subhanallah ya. Soalnya yang dipromokan itu jalan-jalan ke Singapurnya sama dapat mobil mewahnya, <laughs> nah, jadi orang tertarik duluan. Betul, bahayanya di situ. Makanya hadiah-hadiah yang disampaikan itu kadang-kadang menggelapkan iya. Ya. dan cara-caranya sudah menjadi salah. Baik, baik semua. Yeah. Musti hati-hati ya. Tadi ada yang kanibal, ada yang Dracula gitu, baik. Yeah. <laughs> yeah. Baik, subhanallah. Kita bakal lanjut sahabatku bareng bersama Anda di Ekonomi Syariah, tapi sebelum kita bakal break terlebih dahulu ya. Tetap setia di 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati. Radio Skin Skin Spirit Hati. Baik, ada mu dengan hamba terbaik sahabatku ya, pastinya banget hamba yang terbaik adalah hamba yang seluruh aktivitasnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tersambung dengan Al-Samad Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun termasuk dalam berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi, satu diantaranya dalam berjual beli. Nah, kita sebagai makhluk sosial sahabatku yang tak akan pernah luput ya. Karena kita butuh dengan yang namanya makanan, sandang, pangan, papan, dan kita mendapatkannya melalui transaksi jual beli beragam transaksi jual beli yang kita jalani sahabat ke dalam kehidupan kita sehari hari gitu ya dokter ya. Iya. Baik. Dan banyak pertanyaan yang tergabung bersama kami, tapi nanti mungkin biar lebih mengkucut ya dokter ya. Uh, kita ambil ilmunya pagi hari ini. Kita sambung dengan pembelajaran dulu nanti uh, kita berinteraktif Lang lagi. Iya. Lepot ngomongnya ya. Topik hari ini mengenai hiar ya. Mm -mm. Hiar. Baik bu ya dan di awal tadi sudah disampaikan tentang hiar ya. Ada hiar majelis, ada hiar shark, ada hiar aib juga. Dan kalau kita ngomongin tentang jual beli tak lupa dengan Cara membayar ya Bu ya Nah ada yang dengan cara membayar kontan Langsung cash Ada dengan yang bertahap Nyicil ya Kredit Terus juga ada yang tadi Pakai uang DP dulu Tanda jadi Dalam Islam sendiri hukumnya Yang cash seperti apa Yang kredit mungkin Bu ya Tadi karena Dan fenomena sekarang ya dokter ya Banyak orang itu membeli barang Dengan cara kredit kalau yeah. bisa kredit cuma harus cash gitu kan. <laughs> yeah. Bisa untuk keperluan yang lain dibagi-bagi, bilangnya kan kayak gitu. Ada <laughs> yang DP dulu, eh enggak jadi, taunya hilang duitnya. <laughs> Baik, biar <Bu> ya, silakan. <laughs> Sudah, mohon. Seharusnya orang suruh milih bisa beli kredit atau beli kontan. <laughs> Kalau saya bisa milih beli bisa kontan, <laughs> berarti kan punya duit. <laughs> Baik. Uh, jadi ada beberapa hal dalam transaksi itu ada yang harus diserah terimakan barang dan alat belinya itu yeah. Kontan ada duit ada barang itu harus ada seperti jual beli emas yeah. mm -mm. tukar menukar uang jual beli emas jual beli apa beli, -beli uh, mata, uang, mata uang itu disyaratkan antara yang dibeli dan yang dijual harus ada saat itu mm. dan diserah terimakan langsung ya itu nanti akan masuk pembahasan tentang riba mm -mm. riba itu tidak hanya riba utang riba garet, riba utang ya. yang ada tambahannya itu bukan Lihat ribayat, riba falda, riba nasiah nasiah itu berkenaan dengan tempo yang tertunda ya. ribayat adalah di saat tidak diserah terimakan secara langsung ya, ya kan? riba falda adalah transaksi jenis sama dari harta-harta yang mengandung riba uh, di saat ada kelebihan nanti akan dibahas secara khusus cuman nanti ada jadi jual beli ada kontan, kontan itu diserah terimakan langsung uh -huh. jadi ada, ada ya orang harus dibedakan antara uh, antara Uh, uh, transaksi Jadi transaksi kontan Dan serah terima itu beda Transaksi kontan dengan serah terima Jadi Jadi bedanya ada dimana, bedanya begini Saya jual beli dengan kontan Ya kan ya. Itu Begitu. dalam segi transaksi. transaksi Ternyata setelah itu serah terimanya pun beda ya. Serah terimanya beda Jual beli emas Itu harus Kontan plus diserah terimakan. Hmm. Jadi kalau nanti tidak kontan, maka tidak kontan pakai tempo itu namanya riba nasiah. Atau kontan dalam transaksi tapi duitnya besok. Yeah. Nanti riba yat, artinya tidak diserahkan langsung. Jadi beda ya antara antara kobul, penerah, apa, apa, apa, hijab kobul yang sifatnya kontan yeah. dalam transaksi atau dalam serah terima itu dibedakan bedakan ini harus bedakan ini dan nanti waktu bab riba baru jelas sekali Intinya begini yang pertama adalah jual beli kontan kontan itu adalah dalam transaksi iya contohnya dalam pembelian barang seperti apa saya beli barang ini dari dokter rio kontan beli laptop transaksi kontan kontan itu dalam transaksi ucapan lidah ya. supaya apa dokter rio bisa menuntut saya kalau ternyata tidak dikasih Dikasihkan duitnya. Oh gitu. Mana buktinya nih? Karena ini baru yang ke mahkamah Janjinya kontan, mana duitnya enggak ada. Berarti langsung mahkamah bisa saja mendatangkan harta saya langsung diambil secara paksa. Hmm. Ya, Gen. Kan ini ya, kan ada transaksinya, kon? Kontan. Kontan. Dan kalau saya transaksinya kontan, bisa saja saya bayar besok. Iya. Kenapa, Pak Dokter? Aduh. Lupa. Karena ada enggak? Enggak ada. Ditunda aja ya, Dokter. Oh, enggak apa-apa, saya maafkan. Tapi transaksinya apa Kon? Kontan. Jadi, kalimat kontan itu hak jadi pembeli penjual. Dokter Rio untuk mengambil secara paksa melalui mahkamah. Hmm. Dan lebih akan tetapi ada jenis yang kontan kemudian tidak diserah terimakan jadi harang jual beli mas Transennya kontan saya beli emas Dokter Rio, Rio dengan kontan tapi duitnya mana? Nanti. Masuk pribadi juga. Oh. Nah, jadi bebet takset atau yang kedua adalah kredit. Kredit itu adalah hmm, ada sesuatu yang diperkenankan kecuali dalam mas dan perak serta uang itu boleh kredit. Jadi do, jual beli kredit akan tapi kredit yang jelas Bukan masuk leseng yang kita permasalahkan pada pertama Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Kredit normal Panci. Misalnya. Kredit normal Maksudnya kredit normal itu adalah Orang yang punya barang tersebut oh, oh. Menjual kepada saya dengan Sebagian diutang, sebagian kontan Kredit itu kan begitu Kredit itu sebagian kontan, sebagian di diutang, diutang. Kontannya, DP-nya setelah itu apa? Nyicil ya. Itu kan nyicil kan ngutang ya. Itu boleh Nah, itu diperkenankan dalam hal ini asalkan ben, apa? benar. Bukan boongan. Nah, ternyata begini misalnya dokternya enggak punya duit yang kita bahas masalah leasing kemarin. Dokter yo enggak punya duit untuk membelanjakan mobil yang banyak itu. Cuman karena saya punya pelanggan banyak, jamaah banyak misalnya wah pengin beli mobil semua gendok dokter yo. Dokter langsung menghubungi pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya inilah yang eh, menjadi permasalahan. Jadi kreditnya tidak kredit murni. Jadi banyak orang tertibu. dipikir kalau setiap kredit ke showroom itu langsung kredit murni itu. Bukan. Harus pahami ini. Ini sudah dibahas kan dulu aja. Nggak usah diulang lagi di sini, bisa diputar lagi. Jadi ini bukan kredit murni. Jadi itu kredit palsu begitu tuh. Kredit murni adalah mobil dokterio dijual ke kami. Karena saya tidak punya duit kontan. Saya cicil setiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta begitu. Itu kredit yang murni. Tapi kredit murni ini sah. Asalkan selain emas dan pe? per. perak. Kalau kredit palsu tadi babnya lain nanti sudah kita bahas pasal halasing pada pertemuan yang lalu. Ada pun yang terakhir adalah apa tadi? Yang e apa bu ya? DP uang dimukokan? Oh DP itu adalah diperkenankan hanya tanda jadi atau mengukuhkan bahwasanya saya benar-benar mau beli jual be? beli. Akan tapi uang DP itu adalah termasuk bagian daripada har? Har harga. harga. Uang DP adalah bagian daripada harga itu sendiri. Ya. Jadi uang DP bukan keluar ya. dari uang harga uang DP adalah harga itu sendiri. Artinya apa? Jika terjadi transaksi, maka uang DP itu ditumpang ada hmm. digabungkan dengan pembayaran selanjutnya. Hmm. Kemudian setelah itu, ya? jika tidak jadi, maka uang itu dikembalikan. Ada harus. yang kena cas Bu ya 100% hilang. Ah, cas atas dasar apa itu? Tidak ya, pernah enggak jadi. Itu. Kecewa ya. Atas dasar apa? <gulanya>. Hmm. Berarti dia memaksa harus beli. Hmm. Sementara dalam transaksi itu harus ada, ada keridhaan. Iya. Sementara itu, maka harus taradin. Berarti ada paksaan untuk membeli. Ya. Harus beli dong. Karena pak sudah DP, denda nah, lagi dan sebagainya. Nah ini sudah masuk bab doleh. Hong yang tadi saja lihat indahnya Islam. Hong sudah terjadi transaksi, duit dibayarkan. Kalau kita minta pembatalan duitnya dikabul di untuk melegakan orang ini. Kan indah Islam lah. Ya. Itu ya. karena bukan islami makanya mesti ganggu. Hmm. Tadi ya. ingat tak kan, masih? Kiar apa tadi? Kiar majlis. Kiar majlis. Kiar majlis. Sudah beres transaksi ini. Jadi duit dikasihkan. Tak tanya saya berubah lihat disunnahkan bagi orang seorang penjual untuk mempermudah urusan ini lihat ini apalagi DP langsung kena dendah ini kan memang bukan aturan dalam syariat Nabi saw dan ini juga berlaku di kalau kita pas daftar sekolah atau juga kuliah bu ya ketika kita sudah daftar sekolah ya sudah bayar uang bangunan DP gitu kan bayar pendaftaran dulu sama sekian persen tanya enggak jadi seperti dipotong. Itu. ada dipotong ada potongan ya ada dipotong itu Jangan pasti kembalikan. pasti sekolahnya belum belajar fikih belum belajar syariat kalau memang kerugian misalnya sudah daftar terlanjur mm -mm. dibelikan macam-macam begini dihitung dong ya yeah. kan waktu daftar kemarin mm -hmm. sesuai dengan ani maka langsung kami belikan kursi dan sebagainya ini lo kursinya bawa pulang sana boleh <laughs> harus jelas dong karena ini dakwah <laughs> apa kalau memang duitnya dakwah kecuali duitnya bisnis dan bisnis yang ngaco uh -uh. Yeah. kalau memang Memang sudah terlanjur dibelikan barangnya ini ibu Jadi uang DP kemarin itu memang sudah kita sepakat Karena kami yakini ibu bapak bakal menekolahkan anak di sini Maka langsung kami siapkan ini Ini sarung bantalnya, ini bantalnya dan sebagainya dan ini. Kalau ibu mau ambil-ambil Insya Allah kalau caranya baik Ngomong tidak usahlah buat infak saja Bisa begitu Cuma kalau dari nakal-nakalan sudah Wah harus diperong Wah bisa Ini ini tidak begitu caranya hmm. Islam itu indah nah, Masalah kerugian Kerugian ya. nanti aturannya lain kerugian bisa dinilai misalnya kerugian apa kerugian jaga barangnya iya. ya kan nah, itu bisa dihitung kerugiannya Biasa, ini iya. bukan motong-motong dari uang, uang harga tadi harga. baik, baik sebaiknya hmm. jadi harus terperinci dengan jelas ya bu ya iya. E, pada saat cash seperti apa kredit seperti mm -mm. apa tanda jadi juga mm -mm. seperti jadi, apa jadi DP itu nggak sembarangan hangus gitu mbak, yeah. mbak mudi ya. Uh -uh. ya contoh misalnya kalau abang ya ada travel ya Uh, ada yang mau berangkat Umrah. Sudah bayar DP oh, Sudah kita beliin tiket segala macam Nah gak jadi Nah itu ada kerugian kan Nah yeah. itu dihitung ulang Jadi gak bisa langsung Ya ini cas begini Jadi gak hangus begitu ya Tapi hitung ulang gitu ya Pak? Begitu Pak ya, bang? Gitu, bang, ya? <gitu> yeah. Yeah. Dan kalau itu kan berarti sudah ada transaksi ya yeah. Yeah. Jadi ketika orang bayar DP dulu Itu sudah dilanjutkan untuk pembelian tiket segala macam yeah. Ketika terjadi mematalan Eh, harus dihitung, nah, uh. harus dihitung, bu, ini sudah kami belikan ini itu segala macam tiketnya bu mau buang, berangkat sendiri gitu, oh <tik> <tik> nah, ya nggak bisa lah ini sudah dibeli, nah kalau kita kembalikan oleh pihak maskapai ada potongan-potongan begini begini, dijelaskan saja, ya. tapi nanti kita hitung-hitung dua kali ngitungnya, uang ibu saya kembalikan, tapi mm -hmm. kita kena cash nih bu, ada biaya-biaya, nah biaya-biayanya bagaimana mau mau ditanggung berdua atau bagaimana, karena ini kerugian terjadi itu. Nah kerugiannya nanti kita hitung, ada, ada kesepakatan di situ Jadi hmm harus harus jelas betul betul harus jelas. Jadi tidak bisa hmm. si pembeli si penjual, eh, si pembeli tadi pokoknya saya minta kembali. Lah terus gimana udah dibelikan segala macam kan? Hmm. Kalau tiketnya dikembalikan kepada maskapai pasti ada potongan-potongan. Nah, karena sistemnya sudah begitu kita enggak bisa ikut eh, apa namanya memperbaiki sistem yang ada di sana hmm. ya, di maskapai penerbangannya. Ini harusnya ada jaminan pengembalian enggak bisa juga mereka sudah sudah pasti ada ada ada charge di sana, berarti mau tidak mau kita juga harus sepakat baik sembahan lho. dan kalau ngomongin DP juga bu ya kalau tadi di awal apa obrolan kita itu ada ijon ya sekarang kan lagi mau musim mangga gitu <laughs> identiknya mangga sih <laughs> udah biasa langganan misalnya dokternya beli mangga di aku gitu kan <laughs> udah tahu nih berbunga bu ya gitu kan udah apa itu dulu ya dokter ya uh, udah kayaknya nih udah mau mulai panen nih kita udah, uh -uh. udah beli duluan gitu ya uh -uh. padahal belum tahu nih bakal jadinya berbuah atau enggak berbuahnya berapa banyak yeah. berapa kilo atau sama seperti tahun kemarin gitu kan jumlahnya yeah. seperti itu kalau uh, yang benar untuk sistem pembelian seperti itu yang seperti apa coba definisikan dulu ijon ijon saya itu saya nggak masih pentil masih berbunga langsung dibeli begitu uh -uh. nah baik <laughs> jadi begini Islam tu indah Nah Nabi SAW oh, menjual sesuatu ko bela budui solahi sebelum sesuatu tampak ya. tampak sebab ada ada orang beli bunga mangga ada enggak ya, ya. enggak ada atau mangga yang kecil yang berjatuhan tidak ada kan ya, itu nah. jadi itu. tidak diperkenankan menjual besar illah besar tilkatok misalnya saya beli jagung yang belum uh, keluar, berbuah berbunga. belum keluar boleh saya beli pohon jagung yang belum keluar ya. Tapi sartir kotak, memang memang saya saya pangkas untuk makan sapi saya. Oh. Jadi jadi memang saya tidak menunggu bu, bu buah. Jadi boleh mungkin saya beli bunga mang pohon mangga boleh. Mm -mm. Asalkan memang saya butuh bunganya yeah. untuk makan ulat sutra saya. Misalnya kan <laughs> gitu bangga. Tapi kalau nunggu mangganya nggak boleh yeah. karena ini akan menipu. Sehingga apa? Tidak boleh ada yang tertipu spekulasi yang nggak jelas misalnya apa? Iya kalau berbu, berbuah berbuah. Kalau nggak berbuah yang rugi siapa? Yang beli. Yang beli. Kalau buahnya kebanyakan. Yang rugi yang punya bungkusan. Ya, memang tidak boleh dirugikan di sini. Maka boleh, misalnya menjual tapi belum terjadi transaksi begini loh ya. Ngucup dulu. Nah gitu maksudnya kan saya beli, tapi nanti tetap hitungannya kapan? Di Pada saat setelah panen, disesuaikan dengan harganya, baru ditimbang sesuai, sesuai dengan timbang, timbangannya. Timang hmm. Kalau borongan yang tidak jelas, mau tidak diperkenankan nanti karena apa? Takut ada ketertipuan kan begitu betul, ya? Betul. Jadi itu beli yang bunga tidak dikenakan kecuali besar tilkotok memang hmm. mau dipotong untuk makanan apa untuk itu boleh. Jadi hmm. kalau tidak tidak karena apa? Menipu. Hmm. Tidak ada yang dirugikan. Uh -huh. Ada orang belinya satu pohon mangga, pohonnya dihargai nggak pernah di kilo. Bu, nggak ya? bisa, tidak oh, boleh. Aku beli nggak satu nang. pohon mangga nggak, dia nggak dikenakan. Harus ada kilonya dong. Atau yang sebuih dibalik daun gede loh, yuk. Yang <tuk> cuma dua karung keluar <tuk> enam karung. Sel. <Yes, tuk> <tuk> <laughs> iya, benar <laughs> Baik ya Jadi membeli sesuatu itu sudah nampak Kalau mau beli ya, bunganya, bunga Bapaknya ngelih batu itu enak Maksudnya apa? Biar kamu menjual untung Dan juga biar tidak buru-buru tamak untung Lihat Orang yang membeli bunga itu sebenarnya tamak Iya, hmm. takut di... itu takut orang Takut dia punya orang lain, orang lain nih. Karena Sudah, sudah rezeki itu akan berputar begitu saja Tamak Takutnya apa? Hmm, kena angin Kena angin puting beliung, aron ah, kan. tak deh bunganya, baik subhanallah ya, gitulah dokter. Iya. Jadi nanti aja. Cibatlah, mohon dipatuhi syariat Nabi Muhammad untuk anda pembeli untung, anda penjual untung. Untung mana? Mm -mm. Orang kadang nggak mau ribet sih bu ya. Nggak mau ribet, tamak tadi itu. Oh, Tamaknya. <laughs> Abang seneng kan? <laughs> ya jadi memang ada kasus di mana. E, pembelian pesanan itu ketika dalam keadaan e, mendadak yeah. ya, Keterdesakan mm -mm. Ketika saya datang ke tokonya Muti, yeah. saya beli barang, ternyata di Muti nggak ada. Yeah. Padahal saya butuh. Saya yeah. boleh pesen nggak? Boleh. Nah itu jadi sebutnya aku pesen ya buru-buru. Mm -mm. Tapi aku nggak belum tentu kapan. Yeah. Kalau saya nggak pesan sekarang, belum tentu juga dapat. Mm -mm. Nah supaya Muti ya sudah kalau gitu sini modalin dulu kan itu juga yeah. boleh gitu. Boleh. Yang ini dipe nya nih, tolong pesenin ya. Mm -mm. Gitu. Nah Muti kan mesen itu. Tapi udah ada hitungan yang jelas. Iya. Yeah, barang segini harga segini. Betul. Sudah ada kejelasan mm -mm. di awal. Nah ternyata setelah besoknya barang itu datang mm -hmm. ya terjadi transaksi yeah. dengan dengan ketentuan harga yang sudah sama-sama disepakati ternyata harga di sana lebih mahal pak ada kenaikan harga nah, itu harus transaksi sama -sama, ulang harus sama-sama diketahui tapi DP itu kan menjadi bagian dari harga tadi iya yeah. yang nah, ternyata pak ini loh harganya kemarin saya beli di sana dengan ongkos kirimnya ternyata menaik lebih besar akhirnya sekini lebih biayanya mm. ya, ngobrol berdua jadi Terjadinya transaksi dalam bentuk DP itu biasanya dalam keadaan keterdesakan. Kecuali yang tadi kata yeah. bu ya DPin dulu supaya nggak dibeli sama orang itu ketamakan yeah. namanya. Ketamakan <laughs> ya. Jadi ada keterdesakan orang pengen beli DP itu ada keterdesakan. Baik dan yang terjadi di masyarakat juga misal muti sama dokter yuk nih dokternya ngambil barang dari abang. E, apa namanya jam tangannya berapa bang sepuluh ribu gitu kan barang belum sampai ke dokter ya udah dijual ke aku ti aku punya barang nah, e, jam tangan berapa dok lima ribu gitu hmm. kan tapi barang belum sampai ke dokter ya nggak boleh nggak bo hmm. boleh, boleh jadi uh, transaksi pesanan mm -mm. ya itu jika ada iya, belum ada transaksi lalu dijual lagi itu nggak boleh baru dapat kabar harga kecuali Terjadi, kan tadi dokter Rio ke saya Masih asalam ya, masih pesen ya Bang harganya berapa tuh, 10 ribu, ya sudah Oke kalau gitu, dia cerita lagi Muti saya punya barang nih, 15 ribu Asal jangan ada transaksi, mm -hmm. Muti cuma kabar aja, cuma salam lagi gitu, pesan mm -hmm. lagi mm -hmm. Jadi dokter Rio ke saya juga pesan gitu mm -hmm. Belum ada transaksi barang mm -hmm. apapun Muti juga kepada supada Twitter juga sama pesan lagi. Ya, terus aku ke Buya. Buya aku punya barang bagus berapa? 20 ribu <laughs> Ya, selama itu dalam keadaan pesan-memesan, uh -huh. tidak ada transaksi apa-apa, enggak masalah karena itu baru pesan ya. Oh, gitu. Jadi tidak ada transaksi apa-apa, cuma ya. sekedar mesen, tidak ada transaksi apa-apa. Tidak jadi. Jadi ya aku ambil barang itu kalau terjadi, ya dia enggak mau aku gitu. Itu boleh enggak, Bang? nah kalau terjadinya pembayaran uang tanpa dokter Rio memiliki barang saya itu nggak boleh hmm, ini duitnya 15 ribu ya udah deh barangnya aku ambil gitu <laughs> ya gak, gak bisa. Yang, yang sering terjadi gitu loh bang ya itu makanya banyak orang untuk menjamin supaya barang yang saya beli ini laku enggak yeah. Dia mencoba dulu mencari pembeli mm -mm. Sebelum barangnya dapat Nah itu ketamaan disitu Nah iya Ketakutan Sehingga sebelum barang datang dia mencoba tawar-tawar-tawar Bila perlu orang kasih DP dulu sama kita Padahal barangnya belum tentu ada yeah. nah, Kan bisa jadi transasinya gagal Betul. Nah kalau transasinya gagal bagaimana itu? Terus DP-nya mau dibagi mereka, pesanan mereka seperti apa? Jadi tidak dibenarkan uh, transaksi salam dibayar dengan cara tunai mm. atau pembayaran DP dari orang lain karena barangnya belum kita pegang. Mm -mm. Jadi transaksi salam itu harus dengan salam lagi, gitu. pesannya dengan pesan lagi. Baik, baik, baik. Misalnya gini, saya mau beli barang mm -mm. Uh, uh, di supplier ada nih 5 ton, oke? Okay? Yeah. Eh, saya punya barang. Mm -mm berapa ya ada 5 ton berapa harganya lima ribu ya udah siap ya yowkewe hanya sekedar pesan lah masalah ya. nah terasa kapan ketika barang datang gitu jadi saya hanya menyampaikan kepada orang atas informasi apa yang barang datang kepada saya baik kalau mencari peminat sebanyak mungkin sudah banyak peminatnya ada 10 orang baru aku mencarikan barangnya gitu loh bang Oke, calon misal makelar kayak gitu. <laughs> <laughs> <laughs> itu. itu gimana? Ya, pakainya Bulu. nanti ada ada kayak model salam bisa, uh -huh. dengan model istisna bisa, jadi yes. mesen barang tapi dengan hiar ada syarat-syarat yang berlaku di sana. Gitu. Nih saya Dr. Yo saya punten carikan laptop. Yeah. Syarat-syaratnya begini, begini, begitu. Dr. Yo harus tahu betul syaratnya yeah. dan sepakati. Saya butuh DP ni untuk ya boleh silakan. Nah, doktor Rio mencari barang yang sebagaimana saya pesan dok. Lepas ya. nah, kemudian doktor Rio datang sebagaimana yang disepakati. Oh iya sudah berapa harganya sekian saya bayari. Tidak masalah. Baik baik, tidak apa apa ya. Asal ada syarat-syarat yang jelas gitu ya Betul. bu ya. Betul. Ya? Baik seperti itu. Baik satu panggilan silakan anda di 02313367538 untuk kesempatan pagi hari ini di Ekonomi syariah ya jenis jual beli dan hukumnya di dalam islam baik sambil menunggu pendapatan kita menyapa sahabat yang pihak telepon. <laughs> mau dilirik <tik> <tik> Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita kenapa ibu jelas itu maksudnya itu kesalahan itu pada siapa yang tadi terangkap siapa itu ya buat satu lagi kembali aktualnya kan satu tujuan itu kan um, memberikan jaminan betul hari itu anak itu hari ada kerusakan ternyata kemarin itu samaulah itu yang pasti kayak itu. itu, butuh, itu, itu, itu, itu, itu. Ya, um, masalah beli handphone tadi tuh Bu yang ya yang garansi membeli handphone garansi 3 7 hari hmm. ternyata setelah pemakaian 3 hari itu handphonenya rusak. Hmm. Kan tadi uh, kesepakatan 7 hari. Hmm. Setelah dipakai paket 3 hari ternyata uh, handphone-nya terus rusak enggak berfungsi dikembalikan enggak mau. Tapi Pak Mahard sudah jelaskan iya. kerusakannya apakah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan garansi. Iya. Garansi kan tidak semuanya misalnya nah, kalau hilangnya naruhnya di pinggir jalan kan tidak diganti. Kalau keinjak mobil kan tidak diganti. Maksudnya iya. kerusakannya apakah sesuai dengan garansi. Misalnya garansi sendiri ada syaratnya Pak. Misalnya ada. Pak Sekelnya belum dirubah. Jadi kerusakan produk. Jadi sesuai dengan syarat garansi. Yang kesepakatan bersama. Kesepakatan garansi. Lalu kalau ternyata sudah sesuai dengan kesepakatan garansi kok masih yang yang memberi Dibuat. garansi tidak tidak mau? Nah itu ya namanya dusta aja beli itu banyak orang berdusta baik. berbohong mencuri baik. juga ada itu. Hmm. Nah. Tapi disitu jadi faktor kejujuran berfungsi. Jujuran ya, harus ya, ya? dong nggak bisa. Nah, baik. Jadi pembelinya eh, pembeli. penjual penjual harus benar garansi bukan garansi untuk promo saja. Karena sih sih coba ada garansi promo loh ya? Iya. Orang Awal garansi seumur hidup. Nah, garansi, Aduh, garansi sampai rusak. Ada pengen... produk-produk itu bu ya. Kalau rusak diganti Saya ingin beli garansi sampai rusak itu jadi rusak. Jadi tidak ada. Jadi tidak boleh berlebihan. Hanya untuk menipu orang. Kita harus jujur. Kalau ingin memberikan garansi, memang dengan tujuan untuk kemaslahatan kemaslahatan agar pembeli itu tidak dirugikan itu saja selesai. betul betul bukan aja sememanfaatkan oh, bagi iya. pembelinya promo, ya itu kan termasuk trik promo juga iya sama lah hmm. sama dengan kita beli kuota ya <laughs> dikasih sekian giga ternyata nyicil ya dokter ya <laughs> baik terakhir 190 adakah batas maksimal persen jual barang dengan cara kredit batas maksimal persen e, dukung batas e, keuntungan ya kali ya yang dimaksud berapa ada Arief di Batam Bu ya oh, apakah ada hukum batas maksimal persentase jual barang dengan cara kredit? Sebentar saya mau reka-reka pertanyaan ini sepertinya hmm. begini misalnya atau barang ini dijual berapa kali? misalnya 20% 20% 20% genap 100% ya. Misalnya harga 11 juta. Kalau salah nanti harus tanya lagi. Misalnya uh, saya punya ini uh, apa barang ini harganya 1 juta. juta. Cuman muti kredit. Uh, 20%-an lah. Berarti kali berapa? 100, kali li? 5. 5. Gitu saja. Berarti 20% 20% 20%. Oh, cicilan. Atau maksudnya untung? Yang dimaksud oh. mungkin kita harus ngerek harga. Misalnya begini. Kalau harga kontan itu 1 juta, tapi rupanya pembeli tidak punya duit, maka saya jual kredit. Perbedaan antara kalau jual kontan dengan kredit ini berapa persen? Yo, bebas. Ya bebas. Yang penting transaksinya satu. Misalnya ya karena kredit, ya saya naikkan menjadi 300 ribu, dah, menjadi 1 ,3 juta 300. Ya wajar, haknya dia. Kenapa? apa? Uh, tempo. Karena duitnya mau segera dibutuhkan tapi tidak ada kan ya. Jadi tidak ada masalah Asalkan yang dikreditkan barang tadi Misalnya tadi jual sepeda harganya biasanya 1 juta kontan ya. Cuman karena orang tersebut anaknya sudah nangis-nangis Tapi sekarang belum punya duit ya. Bolehlah ambil sepeda Bayar tapi 1 tahun cicil Sampai berapa? senda ikit sekaluk ikit kumpulkan jadi juta 300 100. dan itu hak mur untung yang dihalal dan di, diperkenankan asalkan apa pembeli juga setuju dan ngerti harga ya. itu bukan bohong Baik. kalau mengambil keuntungannya dari kredit itu 100% dari 1 juta kita jual 200 eh 2 juta 2 juta lah kalau temponya panjang dan masuk akad dan pembelinya mau asalkan ini lo jual beli itu boleh menaikkan harga seberapapun asalkan tidak masuk bab menipu ya. menipu ya, dan... Karena bisa saja naik loh ya, misalnya saya beli belanja, saya belanja di Kalimantan, iya. barang harganya 5 juta. Iya. Tak tolnya barang itu di sini dicari harganya 100 juta, ya jangan dijual 5 juta dong. 100 juta, enggak ada masalah berapa persen itu. Iya. Artinya Pak, di pasar tersebut tidak menipu. Betul. Sehingga kalau memang yeah. harga yang ada di pasar itu menipu, maka berhak bagi pembeli untuk mengajukan ke mahkamah, untuk menuntut, untuk dikembalikan, namanya gubun hukum fahis tertipu. Hmm. Harganya 5 juta. Dijual 100 Ju. juta. Ini barang harga 5 juta. Ini barang pasar 5 juta. Tak tanya dijual 100 juta. Kirain. Memang kan ada orang nipu pakai bajil dulu. Bajas necis semuanya bisa nipu. nih. Ini barang istimewa harganya 100 Ju. juta. juta. Padahal barang berapa? 5 juta. juta. Kita tertipu. Tertipu yang fahis. Sangat fahis. Maka ngadukin ke mahkamah. Pak Hakim ini barang di pasar harganya cuma 5 juta 10 Ju. juta. juta. Tapi dijual 100 juta. Saya tertipu. Boleh? Boleh boleh kita mengadukan ke mahkamah Baik. dan nanti mahkamah menyelesaikannya. Baik. Jadi Baik. intinya tidak boleh bohong di situ. Baik. Baik Jadi kalau menjual barang keuntungan berapa yang bisa diambil tidak ada batasannya asalkan masih di harga pasar dan tidak menipu. Bu, baik itu kalau barangnya tampak dokternya bisa tahu harga hmm. pasarnya kalau misalnya harga kayak misal batu cincin manfaatnya gini gitu kan ya <guluh> <guluh> <guluh> kita bahas nanti ya <guluh> ternyata uh, batu merah delima ya kan dok tahunnya bukan gitu kan itu seperti apa hukumnya kita bahas nanti ya abang dan juga bu ya satu nasihat indah pagi hari ini. Baik. Di dalam transaksi jual beli itu memang salah satu yang sudah pasti terjadi yeah. Karena manusia saling membutuhkan mm -mm. Tetapi biar bagaimanapun transaksi jual beli ini Harusnya tidak ada yang dirugikan di antara kedua belah pihak yeah. Makanya diatur sedemikian rupa untuk saling memberikan keriduan Dan keriduan ini adanya kasih sayang, adanya saling menguntungkan, adanya saling melengkapi jadi keuntungan yang didapatkan itu adalah karena kita saling ingin menguntungkan orang lain yeah. sehingga muncul keuntungan Apabila transaksi yang jual beli itu semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi mm -hmm. Maka akan terjadi transaksi yang dirugikan sebelah pihak yeah. Makanya transas jual beli itu tujuan utamanya bagaimana kita menguntungkan orang lain terlebih dahulu Orang beli sama kita, kita yang menjual pun berniat untuk menguntungkan mereka Sumbuhan, Karena dengan barang yang dibeli sama dia akan lebih banyak manfaatnya ya? Akan lebih memiliki uh, apa kemaslahatan. kemaslahatan buat yang mm -hmm. bersangkutan mm -hmm. Dan itu memberikan keuntungan buat orang betul, lain betul. Dan orang lain membeli kepada kita dengan keuntungan-keuntungan yang didapat dengan harga yang sesuai ya. Dan semoga dengan cara transaksi yang menguntungkan ini dan Ridho berarti memang ada muncul keuntungan yang lebih berkah. Insyaallah. Jadi niatannya itu untuk kebaikan orang lain ya, bang yeah. ya. Jadi nanti transaksinya indah, bu ya? Sederhana. Semakin kita patuh dengan syariat Nabi Muhammad semakin berkah oh, di dalam kita bertransaksi. Sampai kalau orang itu jual beli benar itu kan burik, diberkahi. Burik. Burik kafi. Burik. Akan diberkahi dalam jual belimu kalau benar sesuai dengan syariat yang doakan malaikat yang doakan rasulullah tapi kalau sudah mulai muncul bisnis yang apalagi tidak peduli dengan halal haram tidak akan diberkahi dimakan anak pun jadi anak setan istri-istri kurang ajar jadi dia dimakan di badan tidak susah ibadah dan seterusnya maka ayo kita semuanya menerapat mendekat kepada syariat nabi sallallahu alaihi wasallam artinya dan ini juga memangkas ketamakan Ber, Bercita-cita untuk memiliki sesuatu Bukan sesuatu yang terlarang Akan tapi yang terlarang adalah Di saat kita masuk dunia tamak Allah Semoga Allah menjaga Hati kita dari ketamakan, Mudahkan segala urusan kita uh, Dibencikan kepada yang haram Dimudahkan Amin. yang halal Dan Amin. semoga Allah muliakan kita di dunia Dan di akhirat Amin. al -Fatih.